Di sini ada enggak sih yang dalam hati dan otaknya tuh aku pengen sama dia tapi kenyataannya tuh jauh banget dari ekspektasi. Mana mana orangnya mana? Kayaknya lagu ini pas banget buat teman-teman di sini yang suka berhalusinasi, yang suka ngarep, ngarep terus. ja Mara havalagunya Ah uh -huh. angkat tangan dong buat sobat halu di sini